Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi Kami yuhibu Rabbuna wa Ashhadu Ashadu an la ilaha ilallah dahula syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini amma ba'du kau muslimin di mana saja berada Sahabat roja yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Dengan izin dan kudrot dari Allah SWT Kita dapat bertemu kembali Dalam pelajaran kita Yaitu Syarah Umdul Al-Ahkam Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini ya, Kita masih membahas bab yang berkaitan dengan Hukum haid Dan kita sedang membahas Pembahasan yang sangat Agung yang berkaitan Dengan masalah haid ya. Yaitu At-Tawari Alal haid Yaitu Hal-hal e, Yang akan menimpa kepada wanita yang head jadi hal-hal yang akan menimpa kepada wanita yang head dimana kita telah menjelaskan pada pertemuan yang telah lalu ya, bahwa kejadian-kejadian yang akan menimpa kepada wanita yang head itu adalah sangat banyak ya dan dengan itu harus memahami tentang poin-poin ini ya. Dimana saya telah menjelaskan beberapa hal Yang wajib diketahui oleh seorang wanita ya. Dan secara khusus ini berkaitan dengan Apa-apa yang akan menimpa kepada wanita yang head Saya telah pada pertemuan yang telah lalu Yaitu bahawa seseorang wanita untuk mengetahui hid maka dengan cara dan dia mengetahui huruf dam wadu min par fi ayam min maklumah au awqatin ma'lumah almuqtad indaha di mana untuk mengetahui tentang hakikat haid seseorang dengan cara mengetahui keluarnya darah yaitu dari tempatnya itu dari farajnya melalui farajnya pada waktu yang telah biasa sewannya si tersebut adalah haid. Kemudian di mana seseorang mengetahui dan menghitung itu adalah haid dan untuk menetapkan itu adalah haid maka secara kaidah umum kembali kepada dua hal ya. yaitu al-adah wa at itu kembali kepada kebiasaan wanita tersebut. Di mana si wanita tersebut ya, al-'adah min haisul adad. wal 'adah min haisu az-zaman. Di mana merupakan kebiasaan wanita ia memiliki kebiasaan dalam haidnya, imma kebiasaan yang berkaitan dengan jumlah harinya. Yaitu bisa tiga hari, lima hari, tujuh hari, sembilan hari, sepuluh hari. Ya. Atau berkaitan dengan waktunya. Pada awal bulan, pada pertengahan bulan, atau pada akhir bulan. Ya. Maka ini yang berkaitan dengan adah. Dan yang kedua kembali kepada at-tamiz di mana si wanita tersebut mampu membedakan antara darah haid dengan yang lainnya yaitu antara darah haid dengan darah istihabah Yaitu kemarin telah dijelaskan di mana seorang wanita bisa mengetahuinya dengan memisahkan dengan empat cara yang pertama dari segi laun dari segi warna Padamul haidu damun aswadun yu'arab. Adapun darah haid adalah darah yang berwarna hitam. Yang bisa diketahui oleh seseorang. Adapun darah istihaba adalah damun ahmarun. Yaitu darah yang merah. Seperti darah yang lainnya. Kemudian ditinjau dari segi rohiah. Bahawa darah. Hayd adalah mumtinun. Yaitu darah hayd itu bau. Ya, sedangkan darah isya Allah seperti darah yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ditinjau dari segi rikoh. Yaitu kental ataupun encernya. Fadamul ya, haydi damun ghalidun. Wadamul istihabati. Damun rakikun. ditinjau dari segi. Yang ketiga bahwa darah isyid adalah darah yang kental Sedangkan darah isyihaboh adalah darah yang encer Dan Ditinjau dari sisi yang keempat Yaitu ditinjau dari segi tajamud Yaitu mengentalnya Dimana darah isyihaboh keluar itu encer Dan apabila lama maka akan menjadi kental ya, Sedangkan darah isyihaboh itu awalnya kental sehingga keluar itu tidak mengental kembali ya. Nah ini telah kita jelaskan bahwa ini adalah cara seorang wanita mengetahui ya. Mengetahui tentang apa? Tentang headnya dan bagaimana hakikat tentang headnya Kemudian kita telah bahas ya tentang batasan umur Bahwa pendapat yang roji, pendapat yang kuat tidak ada batasan umur Baik awal Haid Ataupun akhir haid Walaupun para ulama mengatakan Golib ya, Wanita haid Antara 9 tahun atau 12 tahun ya. Dan golibnya Keumumannya Berakhir pada umur 40 tahun atau 50 tahun Tetapi pendapat yang kuat sebagaimana dikuatkan oleh Syul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan pembatasan ya, umur terkecil dan pembatasan umur tertua sebab kembali kepada kaidah yang tadi kapan terlihat darah ya, dan keluar darah dalam waktu yang biasa ya. dengan ciri yang tadi maka itu dinamakan dengan haid sebab berdasarkan firman Allah taala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa tazilun nisa'a fil mahid jelas artinya berkaitan dengan haid kemudian kaidah umum sebagaimana saya jelaskan al hukmu yaduru 'ama al wujudan wa artinya ilahnya itu wujudan Ilahnya itu adanya darah kemudian telah kita jelaskan juga ya bahwa yang berkaitan dengan masalah head bahwa wanita yang head itu kadang-kadang ya adanya perubahan waktu ataupun siklus dalam head itu jadi kadang-kadang e, menimpa perubahan-perubahan yang telah dijelaskan bahwa apa e, berubah waktu jadi idhatakodama awatakhoroq apabila maju ke depan ataupun maju ke belakang maka kalau itu tetap dihitung haid Dan wanita tetap duduk untuk Tidak saum, tidak sholat, tidak jima Kemudian kita telah jelaskan Ida zada awanakoso Ida ya, yani zada tun wa naqsun Menambah atau berkurang Dari kebiasaan Pemenya biasanya lima hari Tiba-tiba menjadi tujuh hari ya, Ataupun menjadi sembilan hari Maka telah kita jelaskan Bahwa apabila bertambah dari kebiasaan Maka yang selebihnya itu dianggap darah istihaboh. Dan tidak dianggap darah haid. Sehingga apabila telah berulang sampai tiga kali. Dengan itu telah berubah waktu haidnya menjadi sembilan hari. Umpunnya, ataupun menjadi delapan hari. Maka apabila telah berulang tiga kali. Maka berarti telah berubah. Ya. Adahnya. Sehingga ia akan menghitung apa? E, lapan hari. hari. Kemudian apabila berkurang, maka apabila berkurang, biasanya 8 hari, lalu tiba-tiba bersih pada hari yang ke-7 dan tidak melihat darah lagi. Melihat ciri suci, ya. maka itu jelas ya. bahwasanya di situ si wanita berhenti dari headnya, wajib atasnya mandi, kemudian sholat, kemudian saum apabila dalam masa waktu saum. Dan boleh suaminya untuk menjimaknya. Nah, ini apabila idana kosot. Kemarin, kemudian kemarin telah dijelaskan e, idan kotoat ad, summa adat. Apabila berhenti kemudian datang kembali. Dan ini yang dimaksud dalam jenis ini berhenti dalam waktu yang lama. Ya, seperti berhenti dua hari, tiga hari. Kemudian datang kembali. Maka ini telah saya jelaskan ada dua jenis, yaitu apabila kembali pada hari yang ia atau di luar hari-hari yang biasa dia head, di mana telah saya jelaskan kebiasaan wanita tersebut headnya tujuh hari, lalu berhenti pada hari yang keempat dia melihat suci, ya. Maka dia wajib mandi, wajib sholat, wajib sahum, boleh jima. Tiba-tiba pada hari yang ke-9 datang lagi darahnya. Jadi datang lagi apa darahnya? Maka dikala itu si wanita tersebut tidak menghitung haid. Tetapi itu adalah sebagai darah istihabah. Sebab dalam hadis yang ada dalam kitab ini. Yaitu Rasul memerintahkan. Walakin da'i sholata'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra'udra' Kunti tahidina fiha Artinya tinggalkan sholat itu pada ukuran kamu biasa haid Artinya ini kan sudah keluar dari kebiasaan haid Maka tidak dihitung haid Maka ini yang pertama Sedangkan yang kedua apabila ia keluar darah haid Kembali setelah berhenti pada hari yang ia biasa haid yang punya tadi seorang wanita biasa haid 9 hari pada hari yang keempat berhenti headnya itu. Dia melihat alamat suci. Jadi ia melihat ala apa? alamat suci. Jadi dia melihat alamat suci. Nah. Lalu kembali lagi pada hari yang ketujuh. Maka di sini secara otomatis si wanita tersebut menghitung head. Kenapa? Sebab masih pada hari ia suka head. Yaitu piyomil adah. Pada hari kebiasaan dia apa head, maka atasnya untuk menghitung head. Jadi apabila kembali pada hari yang dia biasa head. Nah kemudian yang terakhir dan ini yang paling sulit ya, idatar al mar atau daman w yoman nikohan. Apabila seorang wanita itu melihat darah satu hari Kemudian dia melihat suci satu kali. Satu hari besoknya. Jadi, yaum badayaum. Jadi sehari. Kemudian besoknya lagi. Ya. Jadi dia melihat besoknya lagi. Bagaimana? Maka para ulama membagi kepada dua bentuk. Dalam poin ini. Apabila ini adalah min adatihak, i.e. Yani, inka nahadal amrumin adatihak. Apabila perkara ini adalah merupakan kebiasaannya, jadi dia kalau haid itu begini, sehari haid, sehari suci itu, suci betul-betul, dan dia melihat alam Tuhan. Jadi dia melihat alamat suci. Jadi seperti begini, setiap waktu. Kalau headnya seperti ini. Dan yang kedua adalah. Laisa min adatihah. Ehad al-amru, Laisa min ha adatihah. Bahwasanya perkara ini adalah bukan kebiasaannya. Ya. Maka dalam poin yang kedua ini dihukumi oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dan ini dikuatkan oleh Syuhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa ini adalah dihitung sebagai head. Ya. Di dalam poin yang kedua ini, dihitung sebagai head. Jadi, sebab menurut mereka ini sangat berat jika wanita harus memperhatikan seperti ini. Masyakkah. Jadi masyakkah. Dan dia harus membedakan antara darah head dengan darah isi habahnya. Dan akan memberatkan kepada wanita tersebut. Maka, apabila ia melihat suci sebentar, dan ini adalah tidak dalam setiap waktu, maka pendapat yang roji, pendapat yang kuat itu dihitung sebagai head. Jadi dihitung sebagai head. Karena ini akan memberatkan kepada wanita tersebutnya. Dia akan memberatkan kepada wanita tersebut. Tetapi apabila dalam jenis yang pertama. di jenis yang pertama. Apabila ia itu biasa headnya seperti itu. Satu hari dia melihat suci. Satu hari dia melihat darah. Lalu ia melihat hukum. Darah Isihalbo dan alamat-alamat darah istihabah maka dia menghitungnya itu adalah sebagai darah istihabah sehingga hari yang besoknya itu dianggap suci dan dia solat saum dan boleh jima apabila ia mendapatkan alamat. Adapun dalilnya ya kembali kepada dalil yang tadi di mana para ulama. Kembali kepada kaidah umum. Yaitu firman Allah Ta'ala. mahid. Artinya ketika nampak darah. Gitu. Ketika keluarnya darah. Itu dihitung hid. Dan apabila tidak melihat. Dengan penglihatan yang benar dan ciri. Dari kesucian. Maka. Berarti dia adalah. Suci. Dan itu kaedah umum yang dipakai oleh ya seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan yang lainnya dan oleh para ulama secara secara umum para ulama secara umum kemudian kita akan bahas sekarang yaitu apakah wanita yang hamil haid Apakah wanita yang hamil adalah haid? Jawabannya para ulama secara umum. Di sini ada dua pendapat, ya jelas. Tetapi, kaidah umum ataupun perkara yang umum bahawa, Golibnya, kebanyakan wanita yang hamil itu adalah tidak haid. Dan para ulama telah menjelaskan, ya di dalam kitab tolak. dan kitab iddah ya. pertama tidak boleh mentalak wanita yang haid sebagaimana nanti kita akan jelaskan kemudian yang kedua Bahawa. al haidu alamatu bara'atu rahmi. di mana biasa dijadikan dalam masalah iddah bahwa Head adalah sebagai tanda tidak tidak hamil. Jadi sebagai tanda tidak hamil. Karena dalam hal ini kita ketahui bahwa wanita yang ditalak ya dalam keadaan tidak hamil dengan wanita yang ditalak dalam keada, apa yang dia itu adalah hamil ya maka beda idahnya. Adapun yang tidak hamil, maka ini asalnya adalah salah satu kuru. Sehingga tiga kali suci. Ya. Adapun wanita yang hamil, maka masa iddahnya adalah sehingga ia melahirkan. Ya, sehingga para ulama menjelaskan tentang apa. Bahawa hid eh, bagi wanita yang hamil itu tidak terjadi. Dan bahkan dijadikan sebagai alamat baratur rahmi. Ciri tidak hamil gitu ya. Jadi tidak tidak hamil. Tetapi yang jadi masalah. Apabila keluar gitu. Dan itu mungkin terjadi. Dan itu memang walaupun kejadiannya apa sedikit gitu. Apakah ia dihitung sebagai darah head. Ataupun ia sebagai darah isyihaba. Jadi apabila apa dia. Dia keluar. Ya. Apakah sebagai darah istihabah, ataupun ia dihitung sebagai darah head. Nah, maka para ulama, yang di sini ikhtilaf, terjadi perbedaan kepada dua dua kawal. Dinisbatkan kepada jumhur, ya, bahawa itu tidak dihitung sebagai darah head. Tetapi dihitung sebagai darah istihabah. Sebagai darah apa? Istiha apa? Ya. Tetapi sebagian para ulama. bahwa Itu adalah sebagai darah. Darah haid. Jadi. Wanita yang hamil. Boleh apa? Apa? Kemungkinan bisa haid. Dan apabila keluar. Apa? Keluar. Darahid Seperti ini dikuatkan oleh imam Ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala Imam Malik Dan dinisbatkan juga Kepada imam syafi'i Bahkan diriwayatkan ini juga Riwayat dari imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Jadi diriwayatkan Dari imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Dan dalilnya kembali Kepada kaidah yang tadi Bahwa Masalahnya apa? Hukum head itu, kapan nampaknya darah tersebut? Ya. Jadi adanya darah tersebut, di dalam waktu yang telah biasa dia head, dengan syaratnya, apabila dia hamil, lalu keluar darah head dalam waktu-waktu yang ia biasa head. Maka ini dikuatkan oleh Syekh bin Usai min rahimahullahu ta'ala, bahwasannya itu adalah head. Tetapi apabila keluar di luar waktu-waktu yang ia biasa hid, maka itu dinamakan darah isi hadah. Jadi ada syaratnya dikatakan hid, apabila ia keluar pada hari-hari yang ia biasa hid. Sebab intinya apa? Yasa'luh naka'anil mahid kul huwa adha fa'tazilun nisa'afil mahid. Jadi kembali kepada kaedah umum bahwa, ya kapan dilihat? Kelihatan. Dan ini dalil umum. Dalil apa? Dalil umum. Jadi apakah wanita yang hamil mungkin head? Maka jawabannya adalah mungkin. Dan apabila keluar maka ia dihitung sebagai darah apa? Sebagai darah head. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Kita akan bahas. Setelah ini adalah permasalahan yang sangat penting. Iaitu hukum as-suprah wal-kudrah. Iaitu ya. hukum keputihan. Jadi hukum apa? Keputihan. Jadi yang dimaksud apakah keputihan itu haid. Atau bukan haid. Ya. Maka telah dijelaskan dalam jawaban dulu. Ya, Bahawa yang rajih. Yang paling kuat bahwa keputihan itu tafsil. Artinya tafsil itu hukumnya ada perincian. Yaitu apabila keputihan itu keluar pada hari-hari iyahid maka itu dihitung sebagai darah haid. Dan apabila keluar dari hari-hari yang ia biasa hid, maka itu tidak dihitung sebagai darah hid. Ya. Jadi tidak dihitung itu sebagai darah hid. Ya. Tidak dihitung sebagai darah hid. Itu apa? Di sini, as-supratu wal-qudrah. Itu yang dinamakan dengan bahasa kita yang paling mudah adalah keputihan. Berdasarkan dalil Umu Atiyah. Hadis Umu Atiyah r.a. Qolat. Kunna naudu al-kudrata wa-suprata ba'da tuhri syai'ah. Kata beliau, kami tidak menghitung. Artinya di zaman Nabi Alaihi Wasallam di mana kalimat seperti ini menurut para ulama hadis yang dinamakan e, yaitu mau kufun lapbon yani mau lapbon marfu'an hukman itu di mana di sini ya lapatnya memang apa mau sebab ini adalah ucapan shohabiah ataupun ucapan sahabat tetapi hukumnya adalah marfu Karena para sahabat itu tidak akan menetapkan sebuah syariah kecuali dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecuali dari lisan Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Seperti kunafiyah di Rasulillah seperti itu itu dihitung sebagai hadis yang marfu. Ya. Maka dalam hadis Umuatia radhiyallahu taalaan ini dan hadis ini derajatnya adalah sahih, ya, bahawa kami Maksudnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghitung ya. Ya, keputihan ini setelah suci adalah sesuatu. Berarti kalau ia keluar pada hari yang ia itu haid, maka itu dihitung sebagai haid. Dan apabila keluar dari hari-hari yang ia biasa haid, maka itu tidak dihitung apa-apa. Ya, dan ini akan terjadi dua dua jenis ya. Jadi apabila ibu melihat di luar-luar waktu haid, ya, setelah habis waktu haid, maka ya ini dihitung sebagai tidak dihitung apa-apa. Jadi tidak dihitung apa-apa. Ya. Tetapi apabila keluar umpamanya ibu biasa haid 8 hari. Lalu pada hari yang kelima, ya, ke ya kelihatan darah ini ataupun ya keputihan ini. Maka hari itu wajib ibu menahan solat, menahan saum dan tidak boleh jima dan tidak boleh apa? Tidak boleh jima. Ya, jadi tidak boleh jima. Maka keputihan itu tidak dihitung sebagai darah head apabila di luar waktu head apabila di luar waktu head. Ini tentang masalah keputihan. Jadi eh, telah jelas hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah. Ma'rifatwa alamati tuhri. Ya. Cara untuk mengetahui kesucian. Jadi cara untuk mengetahui kesucian. Para ulama sebagaimana dijelaskan oleh imam. Malik rahimahullah. Dan yang lainnya. Bahwa cara untuk mengetahui kesucian itu ada dua. Ya. Jadi cara untuk mengetahui kesucian, artinya sucinya seorang wanita dari haid dengan dua perkara. Ima antara al-kissata bayidah. Ima si wanita tersebut melihat al-kissah bayidah. Yaitu ma'un abiyad. Yadfa'uhu rahim indang kita ilhaid itu darah apa air yang bening putih yang keluar dari rohim ketika berhentinya haid ya adapun yang kedua bil jufuf yaitu dengan keringnya itu dengan apa dengan keringnya dan telah dinyatakan dalam hadis yang sahih ya Ketika para wanita datang ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya para wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Tentang suaminya yang mereka menunggu, nunggu. Ya. Untuk jima. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kepada para wanita itu La ta'jalna hatta terain al kisah tal bayba. Hai kaum wanita, hai kaum ibu, janganlah engkau tergesa-gesa sehingga engkau benar-benar melihat kisah tal bayba. Ini kisah tal bayba. Dan apabila tidak memiliki sifat seperti ini, jadi tidak memiliki sifat seperti ini, karena dimungkinkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah talak. Ta Bagaimana bil jufub? Yaitu di mana seorang wanita itu hendalah ia entah ala farjiha hirqatan yaitu di mana seorang wanita menyimpan pada farajnya tisu ataupun kain ataupun yang lainnya kemudian apabila ia membukanya ataupun menariknya mengambilnya maka ia melihatnya dalam keadaan kering jadi tidak ada basah pada kain tersebut Ya. Tidak ada bahasa pada kain tersebut. Ya. Maka ini alamat suci. Di mana seorang wanita telah menghukumi bahwa dirinya adalah suci. Dia telah menghukumi bahwa dirinya adalah telah suci. Nah, ini dengan dua cara, Bu. Ya. Imam melihat tadi air yang bening yang keluar dari rahim Ya. Dan para ibu lebih tahu ya, Tentang hal ini Sebagai alamat suci ya. Atau dengan cara memasukkan kain Ataupun tisu dan sejenisnya Ke para Lalu dikeluarkan dalam keadaan Kering Maka ia mengetahui Pada waktu itu Dia telah suci ya. Dia telah suci Ya kau muslimah yang dirahmati oleh Allah Taala ya. dan apabila ia telah melihat suci, ya, maka dianjurkan baginya untuk mandi. Tatkala berkaitan dengan solat, tatkala berkaitan dengan saung dan yang lainnya. Ya. Sebab di dalam hadis yang kita selang pelajari, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Walakin da'i sholata qadr al-ayyam illatikun titahidina fihasum magtasili wa sholli. Jadi kemudian mandilah. Kemudian sholatlah. Ya. Dan mandi ini adalah untuk sholat. Untuk beribadah. Ya. Ya. Nah maka di sini kita akan bahas. Ya. Pertama. Apabila telah suci. Apakah boleh untuk jima sebelum mandi. Jadi apabila setelah suci, bolehkah berjima sebelum mandi? Jadi bolehkah berjima sebelum mandi? Nah ini permasalahan. Jadi bolehkah dia berjima sebelum mandi? Maka di sini pendapat yang rajih. Pendapat yang kuat Karena di sini ada dua pendapat Bahawa yang roji adalah Tidak boleh jima Sehingga ia Mandi Jadi si wanita tersebut apa? Mandi ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman Walatak rubuhunna hatta yatuhurna Walatak rubuhunna hatta yatuhurna dan janganlah kalian mendekatinya sehingga suci. Dan di sini makna hata juga bimana hata yag sehingga mereka itu adalah apa mandi. Ya, sehingga mereka itu adalah mandi. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Artinya bahwa tidak boleh menjima Apabila ia belum mandi. Sehingga ia apa? Mandi. Jadi sehingga ia apa? Mandi. Ya. Jadi sehingga ia mandi. Karena berdasarkan ayat yang tadi. Pala ya. taqribuhun nahatayat hurna. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama. Termasuk oleh Imam Shankiti rahimahullah ta'ala. Dan yang lainnya dari para ulama mutakhirin, ya, wasnya tidak boleh untuk dijima sehingga ia suci, sehingga ia apa suci. Ya. Kemudian di sini para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada beberapa permasalahan yang sangat penting berkaitan dengan masalah ini. Ya. Masalah yang pertama, ya kedua gitu ya. Apabila ia suci sebelum subuh. Ya. Apabila ia suci sebelum subuh. Jam tiga. Dalam bulan puasa. Ya. Apakah boleh dia menangguhkan mandinya. Sehingga. Datang waktu subuh. Ya. Sehingga datang apa? Waktu subuh. Sehingga datang waktu subuh. Sehingga datang waktu subuh. Karena dalam. Ya kalau tadi kan jelas ya. Apabila telah bersuci. Maka datanglah. Nah, sekarang. Bagaimana berkaitan dengan. Kalau dia itu. Mengakhirkan waktu mandinya. Sampai datangnya waktu subuh. Jadi sampai datangnya apa waktu. Waktu subuh. Maka pendapat yang benar yaitu tidak mengapa mengakhirkan mandinya. Upanya karena ya dia menghidangkan makanan untuk keluarganya, menghidangkan makanan untuk suaminya, dan dia tidak sempat untuk apa untuk mandi terlebih dahulu. Ya untuk mandi terlebih dahulu. Ya maka kita ketahui bahwa saum itu tidak berkaitan dengan apa dengan syaratnya adalah harus mandi berbeda dengan apa dengan solat jadi berbeda dengan apa dengan solat jadi berbeda dengan dengan solat ya, jadi di sini jelas tidak ada hubungannya ya. tetapi berkaitan dengan jima ya berkaitan dengan solat jelas ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sumagtasili wasalli Kemudian mandilah dan salatlah. Jadi di sini menunjukkan bahwa apa? Salat itu adalah mesti suci dari hadas dan di sini hadas besar yaitu mandi. Kemudian berkaitan dengan jima juga sama. Di sini para ulama melihat dari dua dalil. Di mana di sini ketika ummu Habibah dan yang lainnya dan termasuk yaitu Fatimah binti Abi Hubaisy, ya. Ketika bertanya tentang masalah solat dan sebagainya, maka diperintahkan zumak tasiriy wasolli. Kemudian Allah Taala berfirman, faidat atau harnafatuhunna, aiy faidat asalna fatuhunna. Maka apabila ia mandi, maka datangilah. Apabila ia telah bersuci, maka datangilah. Artinya boleh anda untuk menjimaknya. Adapun sebelum itu tidak boleh. Hanya saja, eh, hanya saja, kalau berkaitan dengan saum itu tidak ada perintahnya, dan saum itu tidak disyaratkan apa suci dari dari hadas, hadas kecil ataupun apa hadas besar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengakhirkan mandi ketika ia junub, sehingga datangnya waktu sembuh. Maka itu diperbolehkan. Demikian juga wanita. Wanita yang head. Jadi demikian juga wanita yang head. Jadi demikian juga wanita yang head. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Apabila suci pada waktu asar. Apakah waktu duhurnya dijamah dengan waktu asar. Dan apabila ia suci pada waktu isya, apakah maghribnya dijama dengan isya atau tidak? Ya. Ini satu permasalahan ya. dibahas oleh para ulama tentang bagi wanita yang head. Kenapa terjadi permasalahan ini? Ya. Karena kita ketahui bahwa waktu duhur ya, dengan asar. Di mana para ulama membagi waktu duhur dengan asar terutama. Waktu sholatnya itu ya untuk duhur dengan asar. Maka itu secara hukum ada lima jenis waktu. ya Apabila dinisbatkan dengan asarnya. Apabila berkaitan dengan duhurnya ada tiga. Jadi e, untuk duhur waktu sholat itu ada tiga. Ada waktu abdoliyah. Jadi waktu Abdoliah, ya. waktu Al-Fawal, yaitu apa? Fi awali waktiha di di awal waktunya. Ya. Yang kedua adalah waktu Ikhthiyariah, yaitu waktu pilihan, yaitu Ba'da Zawal, Illa antakunadulushayi mislahu. Yaitu sehingga bayang-bayang satu sesuatu sama panjangnya. Maka ini waktu Ikhthiyariah, waktu pilihan. Yang ketiga ada waktu ibtiroriah Ada waktu yang Mutor bagi seorang muslim Yaitu apa? Dilaksanakan waktu duhur itu pada waktu asar Yaitu yang dinamakan jamat akhir Nah Adapun untuk asar Para ulama mengatakan bahwa asar Solat asar itu Terbagi kepada lima ya, Jadi waktu asar itu ada lima Jenis gitu ada waktu abdoliyah, yaitu dilakukan pada awal waktu. Yang kedua, waktu ikhtiariyah, waktu pilihan. Yaitu apa? Waktu pilihan yang tidak ada apa-apa ya, di situ. Maka, dari bayang-bayang orang sama dengan panjangnya sampai dua kali panjang. Maka itu yang dinamakan waktu ikhtiariyah. Ada waktu intioria yang ketiga yaitu pada waktu zuhur yaitu yang dinamakan dengan jamat takdim itu ya dinamakan dengan apa jamat takdim. Adapun yang keempatnya dikatakan yaitu apa waktu jawaz duna karohah yaitu apa waktu jawaz tidak ada karohah yaitu sampai apa matahari ya mendekati ke barat Adapun waktu Jawa Ismail al ketika Badal Ispiror. Itu sampai ke Badal yang tadi. Sampai ya kelihatan matahari menguning akan terbit ke barat. Nah, ini disebutkan dalam hadis kan. Karena ada larangan sholat pada waktu itu. Nah. kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka tatkala e, sholat ini ada waktu itiroria. Demikian juga maghrib. Ada waktu itiroria. Di mana bisa dilakukan pada waktu isya. Demikian juga waktu isya. Nah. Maka para ulama membahas di sini, apabila wanita itu suci pada waktu asar, apakah dianjurkan baginya untuk menjama waktu duhur kepada waktu asar? Maka di sini ada dua kaul. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan ya tidak usah dijama. Ya, tidak usah menjama duhurnya. Kenapa? Sebab dikatakan waktu duhur telah tiada kita. Artinya dia tidak memiliki waktu. Ya, Tetapi para ulama yang lain mengatakan. Enggak. Waktu duhur itu yang tad. Artinya memanjang. Untuk waktu itirori Kepada waktu apa? Kepada waktu asar. Sehingga dengan itu. Wanita tersebut. Dianjurkan untuk menjama dengan waktu apa? Dengan waktu asar. Gitu. Jadi sampai waktu apa? Sampai waktu asar. Uh, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, Maka disini uh, titik, titik perbedaan para ulama tentang apa? Tentang masalah ini ya. Tentang masalah masalah ini ya. Maka dalam masalah yang pertama yaitu berkaitan dengan buhur kepada asar Allah alam yang roji adalah yang mengatakan abbal untuk di jamaah jadi, abbal untuk di jamaah. Kenapa? Karena waktu duhur itu ada waktu idtirariah. Jadi, waktu mutor. Dan saya teringat kepada fatwanya Syekhun Namukwil Ibn Hadi rahimahullahu ta'ala. Jadi, fatwanya beliau. Karena beliau mengatakan bahawa sesungguhnya untuk asa, untuk duhur ini ada waktu idtirariah. Jadi, ada waktu idtirariah. Ada waktu mutor. Nah, sekarang berkaitan dengan waktu maghrib. ya. Apabila suci pada waktu isya, nah cuma yang jadi masalah ini untuk waktu isya ada perbedaan ya tentang akhir waktu isya. Jadi artinya apa? Kalau ia itu suci pada waktu pukul tiga malam ataupun mungkin pukul dua malam dan dia mengetahuinya, jadi bukan karena ia bangun lalu dia mengetahuinya secara pasti bahwa apa darahnya berhenti dan dia melihat kesucian. Lalu dia mandi, ya lalu dia mandi. Apakah dia wajib untuk sholat isya dan sholat magrib? Ya. Maka di sini tergantung pandangannya. Kalau pandangan ia bahwa sholat isya itu adalah akhir waktunya adalah sampai waktu subuh, karena di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat Imam Syafi'i yang rahimahullah dan yang lainnya bahwa waktu sholat isya eh, batasannya sampai mendekati waktu sholat subuh. Karena mengambil hadis Jabir. Tentang Malaikat Jibirah A.S. mengajarkan tentang sholat dan tentang pembatasan-pembatasan. bahwa di antara dua sholat itu ya ber, apa bersatu waktu-waktu sholat itu. Tetapi sebagian para ulama mengatakan sampai waktu pertengahan malam saja. Sebab di dalam hadis kita mengatakan. Dalam hadis Abdullah bin Umar. Wa waktu sholatil isya ila wasti lail. Adapun waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Ya, jadi... Sampai pertengahan apa? Malam Dan walau alam pendapat yang rojih, pendapat yang kuat bahawa Waktu sholat isya sampai tengah malam saja Jadi sampai tengah malam saja Maka apabila seorang wanita melihat suci setelah itu Setelah keluar dari waktu sholat isya Maka ia tidak wajib untuk menjamak sholat isya dengan sholat apa? Sholat maghribnya tetapi apabila ia melihat darahnya itu berhenti pada waktu sholat isya, nah, maka dengan pendapat yang tadi sama bahwa sholat maghribnya adalah dijama, artinya disatukan dengan sholat apa? Dengan sholat dengan sholat isya. Nah ini eh, permasalahan yang berkaitan dengan wanita yang suci berkaitan dengan sholatnya. Nah kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan masalah kubok. Jadi begini permasalahannya. Apabila seorang wanita mengakhirkan sholat duhur umpamanya. Ya. Lalu. Belum sempat sholat datang. Hey, apakah ia wajib untuk mengkobok setelah suci sholat duhurnya atau tidak. Gitu ya. Karena telah wajib baginya sholat. Cuma dia tidak sholat. Gitu. Dimana kita mengetahui umpamanya pak sholat duhur. Dari mulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sama panjangnya. Tetapi wanita tersebut mengakhirkan sholat, mengakhir-akhirkan. Artinya dia belum sholat. Maka ketika pukul tiga ataupun pukul dua, dia haid. Dan dia belum sempat sholat. Ya. Ataupun mungkin asar, ataupun magrib. Dari sisi bahwa sesungguhnya dia akan mendapatkan sholat. Jadi akan mendapatkan apa? Sholat. Maka apakah ia mengkodok atau tidak? Ya, mengkodok atau tidak? Ya. Walaupun para ulama mengatakan tidak ada koba untuk solat, karena ya di dalam hadis telah dikatakan bahwa uh, solat tidak ada koba, sedangkan saum ada apa? Ada kodok. Nah, tetapi di sini para ulama meninjau bukan berarti dalam had ada kodoknya, sebab ini adalah pendapat khawarij. Tetapi yang dimaksud, karena si wanita tersebut telah mendapatkan waktu sholat. Hanya dia tidak sholat atau belum sholat. Maka telah tetap kepadanya kewajiban. Tentang sholat. Tetapi ia belum melakukannya. Tapi dia belum apa? Melakukannya. Apakah baginya mengkodok sholat ketika dia suci? Nah ini yang dibicarakan oleh para ulama. Nah, maka para ulama juga. Berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang mengatakan bahawa wanita tersebut wajib mengkodoh. Ya. Jadi wajib apa? Wajib mengkodoh. Sebagian para ulama mengatakan tidak wajib mengkodoh. Ya. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Dari sisi dalil, kedua-duanya. Jadi di sini tidak didapatkan dalil secara Sore. Jadi dalil secara apa? Secara jelas. Ya. Jadi dalil secara apa? Secara jelas. Ya. Jadi dalil secara apa? Secara jelas tentang kedua-duanya. Hanya saja, ya, bahwa kaidah umumnya. Jadi kaidah umumnya. Jadi kaidah umumnya, bahwa, ya. Pertama, setelah datangnya haid, maka telah datang mani penghalang baginya untuk apa? Untuk apa? Untuk sholat. Ya, jadi telah datang waktu penghalang untuk apa? Untuk sholat. Ya. Maka tentunya ya dia ketika datang haid, walaupun sholat masih ada maka tidak boleh. kan itu Tetapi dari tinjau dari sisi sesungguhnya dia itu ada waktu wajib bagi dia. Dan dia untuk melaksanakan sholat tapi belum sholat maka di situ ada sisi kewajiban baginya maka para ulama berpendapat dengan itu maka baginya adalah sholat dan untuk mengkodok apa yang ditinggalkannya jadi mengkodok apa yang ditinggalkannya jadi apa yang ditinggalkannya ya dan alhamdulillah ya untuk kehatian kehati Ya bagi seorang wanita, ya dibolehkan baginya adalah untuk mengkodok solatnya. Jadi untuk mengkodok solatnya. Kenapa? Karena baginya telah wajib solat. Jadi telah wajib wajib solat. Ya. Kemudian masalah yang selanjutnya, ya apabila dia suci, ya pada waktu asar. Tetapi ia menangguhkan mandinya sehingga datang waktu maghrib atau dia suci pada waktu duhur ya setelah ya apa waktu duhur ya dan ada waktu duhur tetapi dia belum mandi sehingga datangnya waktu asar jadi sehingga datangnya apa waktu waktu asar jadi sehingga datangnya waktu asar jadi seorang wanita umpamanya bersih pada pukul 2 siang. Tapi dia belum mandi. Tetapi dia tidak mandi. Sehingga datang waktu asar. Dia belum sempat apa? Belum sempat apa? Belum sempat sholat. Dan belum sempat mandi. Apakah dia wajib untuk menjama duhur dengan asar? Ataupun maghrib dengan isya? Maka apabila seperti ini... Jelas ya, bahasanya baginya adalah kembali kepada kaidah yang tadi, maka dia menjama duhur dengan asarnya dan menjaga maghrib dengan apa? Dengan isaknya. Hanya saja, kalau berkaitan dengan solat asar bagaimana? Karena ini tidak ada jama. Apakah masuk kepada kaidah yang tadi? yaitu koto. Itu apa? Apabila ia itu mendekati waktu maghrib, ya umpamanya dia itu suci pada pukul setengah lima atau pukul lima. Masih ada waktu untuk solat asar, tetapi ia menangguhkan mandinya. Jadi tetapi dia menangguhkan mandinya. Ya, maka para ibu yang dirahmati Allah subhanahuwataala, apakah dia mengkodok asarnya? Ya. Jadi mengkodok asarnya atau bagaimana? Ya, Allah alam baginya adalah untuk mengkodok solat asar. Kenapa? Sebab telah wajib kepadanya asar. Jadi telah wajib kepadanya asar, ya, hanya saja ditinjau dari sisi yang lain. Apabila dia mela, apa melalai lalaikan dengan sebab itu, maka dia juga ada nafsu dari segi apa tasahul, menggampang-gampangkan syariat, menggampang-gampangkan perintah, sehingga ia tidak sempat untuk melakukan apa solat. Ya. Maka ya ibu-ibu sendaknya ya bercepat-cepat kalau melihat suci dan ada waktu solat. Sebab Nabi SAW bersabda. Yaitu apa? Thumag tasili wasalli. Maka mandilah dan sholatlah. Maka mandilah dan sholatlah. Sebab itu adalah berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah udur. Gitu. Dengan masalah udur. Nah, para ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini beberapa poin yang berkaitan dengan masa kesucian. Dan bagaimana suci. Dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah apa? Eh. Solat ketika e, suci Dan setelah suci dan berkaitan dengan masalah Masalah sangat penting ini ya. Kau muslimah Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT ya. Selanjutnya ya. Apa yang diharamkan bagi wanita yang haid ya. Apa yang tidak bolehkan bagi wanita yang haid ya. sini kau muslimin Kau muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT Ya yang tidak bolehkan atau diharamkan bagi wanita yang haid. Ada yang ijma kepadanya para ulama. Ada yang para ulama ikhtilaf. Ada yang ijma para ulama bahasanya itu adalah tidak diharamkan tetapi boleh. Nah kita akan jelaskan dulu. Apa-apa yang diharamkan bagi wanita yang haid secara ijma. Yang pertama. Adalah solat. Jadi bagi wanita yang haid diharamkan baginya solat. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada is-solata qadra kunti fiha." Maka tinggalkanlah solat pada waktu-waktu kamu haid. Ya. Dan Nabi sallallahu bersabda, "Alaisat idza hadatil mar'atu lam tusalli walam lam tasum?" Bukan kawanita apabila headia tidak solat dan tidak saun. Dan ini ijma bahwa wanita yang head diharamkan baginya solat. Ya. Jadi diharamkan baginya solat. Ya. Dan ini ijma para ulama. Yang kedua diharamkan baginya saun. Jadi yang kedua diharamkan baginya saun. Jadi diharamkan baginya saun. Dan ini pun ijma para ulama. Bahawa tadi dijelaskan dalam hadis yang Sahih, Al-Laysat. Al idha hadotil mar'atu. Lam tusali walam tasum. Bukankah wanita apabila had. Maka dia tidak solat dan tidak. Tidak sahum. Maka ini ijma. Ya. Ijma. Kemudian yang ketiga adalah. Tidak boleh jima. Tidak boleh jima. berdasarkan firman Allah Ta'ala. Wala taqribuhunna hatta yathurna. Fa'tazirun nisa'a fil mahid. Ini jelas ya. Kemudian juga dikatakan dalam hadis hadis sahih ya. Dimana dikatakan, "Lakukanlah apa yang kau mau ila nikah kecuali apa? Nikah." Jadi kecuali apa? Nikah. Maka ini adalah yang ketiga adalah jima. Yang keempat yang diharamkan bagi wanita yang haid adalah at-tawaf. Tawaf ya, itu di Baitullah berdasarkan hadis Ibnu Ali, "Mayyaful haj goiro antatufi fil bait hatta tathuri. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Kecuali engkau tidak boleh tawap. Sehingga suci. Ya. Ini adalah perkara yang ijma. Yang tidak boleh bagi orang. Yang sedang apa hate. Dan juga. Yang tidak boleh. Secara ijma adalah tolak. Artinya tidak boleh ditolak. Wanita yang sedang hate. Ya, tidak boleh ditolak. Wanita yang sedang hate. Ya, berdasarkan. Berdasarkan. Dua hadis, ya. eh dua dalil Pertama dalil dari firman Allah Ta'ala Ya ayuhan nabiyu idha tolak Tumun nisa'a fatholikuhunna Li iddatihinna ya. Kemudian apa? Ee, Nabi SAW Berkata kepada Abdullah bin Umar nah, Ketika Umar menyampaikan bahawa eh, Anaknya Abdullah itu mentolak Istrinya sedangkan dia sedang hid Maka Nabi SAW Berkata Murhu Valiurrojihak thumaliyam sikhatta tathuro. Jadi suruh kembali dan suruh dia menahannya lagi. Artinya kembali lagi rujuk sehingga ia itu suci. Apabila suci, kalau kamu ingin menahannya silakan. Kalau kamu ingin mentalaknya apa, silakan. Ya, ini berkaitan dengan apa? Dengan tolak. Ya. Artinya diharamkan bagi wanita yang haid. itu apa e, ditalak. Jadi ini empat apa beberapa perkara yang ijma Solat, saum, jima Tawab dan talak Ini adalah lima perkara bahwa wanita yang haid itu diharamkan Untuk poin-poin uh, berikut ini Dan Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT Insya Allah pada pertemuan yang akan datang Kita akan bahas tentang uh, Perbedaan para ulama Di dalam beberapa permasalahan Tentang apa-apa yang dibolehkan Dan apa-apa yang dilarang bagi Wanita yang haid Nam demikian di Hotel Islam, sebuah pembahasan yang sangat menarik dan sangat penting dari pembahasan Bab Haid, Kitab Syarah Umdatul Ahkam yang disampaikan oleh al Abu Qatada, Hafizullahullah Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Selanjutnya, kita membuka sesi tanya-jawab Kami yang angkat untuk yang pertama, Assalamualaikum Assalamualaikum. Ya, silakan uh, dari mana Ibu? Uh, Ibu Siti Palemara. Silakan Ibu. Uh, saya mau tanya, ya mungkin pertanyaannya banyak, Belum saya mewakili yang lain ya, Pak ya? Iya. Uh, pertama ya, uh, kan tadi Pak Ustaz bilang cepat-cepatlah bersuci kalau sudah menemukan suci ya. Hmm, iya. Uh, terus bagaimana kaitannya dengan si hadis yang Siti Aisyah yang mengatakan jangan terburu-buru suci atau mandi itu? Itu yang satu. Terus yang keduanya Oh itu saya, kan saya saya bertau kalau ini ada kodok ya puasa ini uh, kodok apa namanya uh, salat salat ya. Hmm. Terus uh, saya wuih tapi ini sudah lama sekali ya sudah lama sekali saya so, apa namanya waktu itu tanah saya punya bayi tu senconin bayi ya terus saya ketiduran sedangkan itu dah masuk doa isa terus saya bangun enggak tengah malam saya mau salat isya, ternyata saya dah haid gitu nah berarti itu saya wajib kado satu ya, saya yeah. yang kedua terus yang ketiganya cukup ibu, menurut <laughs> yeah. saya berkaitan juga ini sebentar uh, ya, yeah, yeah, selan -selan. Uh, terus selan -selan. yang ketiganya, hari uh. <laughs> nah, kemarin nih saya itu kan ini uh, udah uh, udah masuk maghrib dan nah, saya masolat cuman di kamar mandi kan antri ya. Pas saya masuk surat, saya dah head ni baru kemarin ya. Nah itu apa kata saya Berarti, kodol, ya? Iya. iya, uh, iya Bahasannya sama ya, Bu. berkasusnya. Uh, terus nyata duaanya ini. Uh, saya waktu uh, yang kedua nya uh, saya dah selesai head ya, uh, uh, salat asar saya lihat sih masih ada. Terus maghrib saya enggak periksa, Ternyata pas salat isya atau uh, dah bersih gitu. Uh, Harusnya saya bersusah petan yang maghrib itu gimana tu saya enggak koda lagi. Iya, nah, iya. Apa saya punya hutang koda gitu. Iya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz untuk yang pertama mengenai hadis yang disebutkan tadi dari Aisyah. Ya, ya. Hmm. Yang pertama yaitu kata-kata Aisyah itu e, untuk e, menentukan keyakinannya. Tetapi kalau ibu telah yakin maka ya artinya sebaiknya bercepat-cepat mandi dan tunaikan salat itu. Adapun yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu pemeriksaan kehati-hatian artinya tidak boleh menganggap suci sehingga melihat e, air yang bening gitu yang keluar dari rahim Atau ya kalau tidak ada itu maka melihat e, keringnya Apabila telah nampak alamat suci maka hendaklah cepat-cepat untuk mandi ya Dan untuk cepat sholat ya sehingga tidak terjadi perkara-perkara yang tadinya Adapun apabila ibu belum tahu ya tentang apa yang tadi saya jelaskan Maka tinggal istighfar ya kepada Allah Ta'ala mm -hmm. Dan tidak usah sekarang untuk mengkodoknya ya oh, iya. Jadi istilahnya ya apa Segala sesuatu yang belum sampai ilmunya Maka itu Allah yeah. Ta'ala akan mengampuninya mm -hmm. Nah seperti tadi ibu umpamanya apa E, ketiduran itu ya, tidak sholat apa, tidak sholat apa, tidak sholat isya ya. Mm -hmm. Kemudian tiba-tiba udah udah head besoknya. Maka itu wajib untuk mengkodo nanti setelah setelah selesai head mengkodo sebab mm. e, asalnya ia harus sholat ketika ia ingat. Tetapi ketika ada mani jadi ada penghalang, mm -hmm. maka setelah hilangnya penghalang itu ibu wajib untuk menunaikan mm -hmm. apa yang lupa tadi. Mm -hmm. gitu. Nah, tapi itu kaidah secara umum. Tapi ya. karena dulu belum paham mungkin sadi, ya kalau belum paham ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa, apa istighfar saja sadi. Nah, sebenarnya. Baik. Selanjutnya dari penelpon berikut ada Ibu Sari di Cirebon. Assalamualaikum Iya, Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Hmm. Uh, ini Pak Ustaz, ada hmm. seorang ahwat yang dia itu memiliki permasalahan pada penglihatannya sehingga di akhir-akhir dia ketika ingin selesai itu ada keraguan apakah dia itu sudah selesai atau belum itu Pak Ustaz. Uh, hmm. jadi untuk melihat Tanda-tanda benangnya itu Dia ragu gitu Pak Satu bagaimana cara dia untuk Supaya yakin bahwa dia itu benar-benar sudah selesai Itu no. saja Pak Satu no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. warahmatullahi wabarakatuh Ya apabila Punya suami Ya suaminya tahu ya Mungkin mm -hmm. bertanya kepada suaminya iya. Ya bertam, bertanya Kepada suaminya Ya umpamanya dimasukkan ke dalamnya Tisu atau apa Sehingga dikeluarkan tidak ada apa-apa Atau Ya kalau tidak belum punya suami ya, seorang perawan Maka ia bertanya kepada sesama wanita sesama akhwat atau kepada ibunya ataupun kepada kakaknya ataupun kepada adiknya ya. Ya tentunya di dalam masalah ini bertanya. Ya. Artinya mm -hmm. bertanya bisa ditanyakan tentang alamat kesuciannya atau mungkin karena sudah kebiasaan dia tahu. Ya. Yang pokoknya dia dimasukkan hirko dia tidak mendapatkan apa-apa dengan tangannya dan dengan perasaannya insyaallah dan di situ fatakullaha mastatantum bertakwalah dengan sekemampuan kita kepada Allah taala e, kemudian secara kaidah umum aliyakinu la tidak akan dikalahkan oleh syak yaitu hmm. ya kalau dia mampu merasa meraba itu kan bisa insyaallah untuk mengetahui kesuciannya hmm. Allah yeah. Nah berikutnya dari penonton ketiga ada Ibu uh, Umoesan di Keranggan ya Bu silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, Ustaz dat uh, mau nanya tata cara kodok sholat misalnya luhur dan isya dan terus waktunya kapan. Hmm, hmm. Terus seandainya uh, kita uh, bersih belum sempat mandi besar terus uh, jima misalnya itu ada kafaratnya enggak Iya <kuh> itu aja. Ustaz Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Iya e, Kodok sholat pada waktu sholat ditanya. Jadi kodok sholat pada waktu sholat itu Kalau bukan lupa atau ketiduran Jadi Kalau berkaitan dengan seperti ini Dia meninggalkan sholat asar ya Dia melakukannya pada sholat asar ya. Tetapi kalau tadi apa e, Dia duhur maka bisa dijamah dengan apa Sholat asar Kalau maghrib bisa dijamah dengan waktu apa Waktu isya Tetapi mengkodok yang telah lama ya jadi umpohnya karena meninggalkannya, maka dilakukannya pada waktu sholat asar lagi itu, ya, pada waktu sholat asar lagi dan pada waktu sholat uh, duhur lagi itu, apabila mengkodoknya. Berarti kemudian, di waktu di waktu tersebut saja. Iya ya, di waktu tersebut, hmm, hmm, hmm. di waktu tersebut. Ya. Kemudian yang, ke yang kedua mengenai uh, haid kemudian bersih tapi belum mandi kemudian setelah jima ah, bagaimana? Alhamdulillah. Ya. Allah alam ini masuk tetap kepada larangan ya, uh, dan baginya Allah alam Tetap ada kefarohnya Jadi kefaroh yang kita telah jelaskan Bahwa wanita yang e, Dijima pada waktu e, Sedang Hed maka Suaminya itu membayar Fidyah Membayar apa? Ya Membayar fidyah dengan membayar Nispudinar awodinar Itu membayar satu dinar Ya Satu nah. dinar itu Ya 4 gram koma 25 Ya Iya. Nah demikian Untuk penanya dari penelpon Dan pertanyaan terakhir tadi dari Umuh Hisan juga menjawab pertanyaan Yang dari pesan singkat dari Umuh Hisham Di Jakarta Kemudian kita ke angkat berikutnya dari pesan singkat uh, Yang datang dari pendengar Ustadz uh, istri saya baru melahirkan Satu pekan kemarin Dan selama itu Istri saya tidak sholat uh, Yang jadi pertanyaan berapa lamakah Biasanya suci dari nifas tersebut Ustadz uh... Ukuran terlamanya nifas itu adalah 40 hari Dan kita akan bahas nanti tentang masalah nifas ini secara khusus Tetapi ukuran sedikitnya tidak ada Mungkin saja wanita bisa nifasnya cuma 20 hari Bisa 15 hari, 30 hari Tetapi ukuran lamanya adalah 40 hari Dalam arti Apabila melewati 40 hari Maka walau alam dihitung dengan dua cara Ya sebab berdasarkan hadis Nabi Sallallahu kunna an nufasa utaq mudu fi ahdi Rasulillahis Alaihi Wasallam badan nifasihah arba'ina kami wanita, wanita ataupun wanita wanita yang nifas berdiam artinya tidak solat tidak sahur tidak jima di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melahirkan selama 40 hari jadi selama 40 hari tetapi Apabila kurang dari 40 hari berhenti darah darah nipasnya itu, maka dia menghitung itu adalah suci. Jadi umpamanya setelah 15 hari tidak ada darah lagi. Ya. Bersih dengan ciri-ciri yang tadi. Kesucian. Maka dia sholat, dia saum dia boleh jima. Bagaimana kalau lebih dari 40 hari? Kalau lebih dari 40 hari, maka ada dua bentuk. Apabila melewati. Apabila dia keluar Setelah melewati 40 hari itu pada hari-hari yang dia biasa haid maka ia menghitungnya haid. Dan apabila bertambah dari 40 hari di luar waktu yang ia biasa haid sebelum dia melahirkan maka itu dihitung sebagai darah istihabah. Ini sebagai darah apa? Istihabah wallahu Nah, kemudian masih dari pesan singkat ada umuw Fawaz di Karawang. Uh, Ustadz waktu itu saya selesai kuret ya. Sebulan kemudian haid selama tujuh hari Dan suci pada hari uh, ke sembilan Lalu keluar darah yang sifatnya sama dengan darah haid sampai dua belas hari Kemudian ini sepertinya ada SMS uh, Perkataan yang hilang di SMS berikutnya Tidak dipahami maaf Nah kemudian dari uh, pertanyaan berikut Dari pendengar kita Ustaz barakallahu fikum sebelum KB saya haid biasanya 9 hari tapi setelah KB menjadi 15 hari. Bagaimanakah hukumnya? Apakah anak harus menunggu 3 kali haid terlebih dahulu atau bagaimana Ustaz? Ya untuk jawaban yang pertama ini perlu kepada tafsilnya dan kita juga akan bahas nanti di dalam masalah nifas ya. Yaitu dikiretnya ini ya keguguran pada umur berapa ya? Hmm. Jadi kalau kurang dari umur eh 90 hari ya, atau 100 hari yang di situ belum berjasad ya artinya si janin itu tidak belum berjasad ketika keluarnya maka wallahu alam itu tidak dihitung sebagai nipas sebab nipas itu adalah darah yang keluar ba'dal wiladah dan itu belum dikatakan wiladah ya. Hmm, Jadi belum dikatakan melahirkan gitu ya. Maka kalau kurang dari 30 hari Ya bukan 30 hari apa 90 hari yaitu 3 bulan Maka itu e, Tidak dihitung sebagai nipas Maka dihitungnya adalah sebagai darah istihabah ya. Tetapi apabila Kegugurannya adalah setelah berbentuk jasad, Apalagi setelah 4 bulan Yaitu Ditiupkan ruh Maka itu adalah dihitung sebagai darah nipas hmm. Di, Dihitung sebagai Darah nipas Ya jadi dihitung sebagai darah nih nah itu pertama ya, yang kedua, kalau dia itu keluar darah dalam jenis yang pertama umpamanya tadi apa, e, apa keluar darah, mm. ya karena keguguran tetapi bentuk, belum berbentuk jasad, mm. ya e, beberapa hari ya, kemudian keluar darah pada hari yang dia biasa head, maka ia menghitungnya darah head itu. Jadi ketika walaupun apa tadi keguguran seperti itu dan keluar darah he, darah pada waktu ia suka haid, maka itu di, dihitung sebagai darah apa? Darah haid. Hmm. Dan apabila telah keluar kebiasaan darah haid masih keluar darah, maka yang sisa itu di, dihitung darah istihadhah hmm. Jadi maka itu dihitung darah istihadhah berdasarkan dari yang pertama dari dari kitab ini dan ini keluarnya dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan yang lainnya. Kenar Suro mengatakan tinggalkan pada hari-hari yang kamu suka haid. Apabila pergi waktunya, maka mandilah dan solatlah. gitu. gitu. Mm -hmm. gitu. Ya yeah. e, berkaitan dengan pertanyaan mengenai e, berubahnya masa haid setelah oh, berkarbon. Ya, Apakah yeah. menunggu tiga kali atau tidak? Ya yeah, kalau ya yeah, itu kalau disyaratkan Allah Alam harus menunggu tiga kali karena apa e, al ibrah ya ini, yaitu pitagoyur yaitu ibroh di dalam perubahan itu. Iya, golipnya ada lebih salah dengan tiga, ya. dengan tiga kali gitu. Kalau berubahnya satu kali maka dihitung yang selebihnya itu darah apa? Darah istihabah, walaupun. Taib, untuk e, selanjutnya kita angkat dari pertanyaan Ibu Luci. E, pada hari-hari terakhir haid dan sudah mandi, e, kemudian keluar cairan yang warnanya sama dengan tanda-tanda akan haid. Apakah hal ini tanda-tanda e, tersebut? Uh, ini pertanyaannya tidak dipahami. <laughs> Saya ulangi ya bisa ya. ya. Uh, pada hari-hari terakhir haid dan sudah mandi, kemudian keluar cairan yang warnanya sama dengan tanda-tanda akan haid. Apakah hal ini tanda-tanda sudah atau belum selesai haid? Enggak kalau hmm. kalau itu superovulkudroh. Jadi ya sejenis apa cairan yang kayak nanah gitu ya. Hmm -hmm ya atau sejenisnya seperti itu maka itu tetap dihitung sebagai head ya hmm. sebab al-qissatul baydho ya itu tanda suci ya. yaitu air yang bening Ada pun yang keruh ya yang keruh ya seperti nanah seperti luka dan sebagainya ya artinya putih kemerahan putih kekuningan ya putih bercampur kuning ataupun putih bercampur merah maka itu dinamakan Kudroh dan hmm. Suproh. Apabila dalam waktu yang ia biasa head maka itu dihitung apa? Dihitung head. Dan perkataan aisyah yang tadi falat tak jelna hatat teroinal kis Jadi rutubah, rutubah dalam waktu head itu dinamakan head. Iya. Artinya rutubah itu basah yang seperti itu dalam waktu head maka itu dihitung head. Terima. Selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali ada Ibu Eka di sekarang. Assalamualaikum waalaikumsalam, ya, nah, terus uh, saya kan baru melahirkan, mm -hmm. terus uh, sekarang kan dalam masa nifas udah dua minggu itu, nggak eh dua minggu kan nifas, dua mm -hmm. minggu ini anak keluar gitu, mm -hmm. nggak tahunya pas pagi, anak lihat itu keluar kayak darah nifas itu, terus sorenya uh, saya lihat udah nggak udah bersih gitu, tapi anak masih ragu gitu, anak nunggu nyampe pagi Takutnya masih keluar, ternyata udah gak keluar gitu Pertanyaan anak-anak apakah anak mengkodok sholat dari duhur sampai subuh gitu Kita aja saya so. syukur ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nah, Ini pertanyaan sulit ya Iya. Yeah. <laughs> hmm. uh, apabila ibu tadi apa uh, nifas ya 2 minggu yeah. dan setelah 2 minggu itu suci gitu ya yeah, betul. Jadi suci, mm -hmm. kemudian melihat 1 minggu itu yeah. suci ya uh -huh. Satu minggu itu apa suci? Kemudian melihat apa ciri-ciri darahnya hmm. dan keluar darahnya hmm. dan itu masih dalam waktu he apa waktu nipas apabila keluarnya itu masih dalam 40 puluh hari. Ya. Hmm. Jadi apabila keluarnya masih dalam 40 hari maka ibu menghitungnya itu sebagai darah head gitu ya. Apabila ibu melihat ciri-ciri head, ciri-ciri nipas, ciri-ciri ya, darah darah nipas ataupun darah head maka bagi ibu menghitungnya itu apa? Darah head. Jadi, darah head. Jadi, itu darah head. Atau darah nipas. Jadi, bagi ibu dengan meninggalkan tadi tidak mengapa. Sebab memang apabila dalam waktu yang itu dikatakan waktu nipas, maka dihitung sebagai apa? Darah nipas. Kecuali apabila keluarnya darah tersebut. Apabila keluarnya darah tersebut. Setelah keluar dari 40 hari, Ya, maka itu adalah bukan darah nipas ataupun darah haid tetapi darah istihaboh. Ya. Tetapi apa? Darah istihaboh. Ya. Maka apabila dalam pertanyaan hakikat yang kedua, apakah ketika ibu meninggalkan apa solat? Ya, wajib nanti untuk mengkodonya lagi dengan sebab ketidaktahuan tadi hukumnya. Ya. Maka kembali kepada yang tadi. Jadi sesuatu hukum yang belum sampai gitu. Ya. Dan meninggalkannya maka wallah alam tidak wajib untuk diulangi dan tidak wajib untuk diqadha yeah. Iya, jadi tidak wajib untuk diqadha dan tidak wajib diulangi. Tetapi setelah tahu nanti ya artinya euh, baru tetap hukum dan tuntutan taklif yeah. ya dari Allah taala. Nah. Kemudian dari penelepon berikut ada Ibu Zubaidah di Kebayoran. Assalamualaikum silakan, Bu. Waalaikumsalam. Halo, Pak Ustaz uh, oh, sempat nanya gini, Pak yeah. uh, saya kan membiayai 7 hari ya terus saya uh, di hari kelima itu sedang aku udah waktu ma, apa tiga solat ya jadi hmm. ya, dari subuh-subuh saya nunggu ya, waktu nunggu biar misalnya kodal suci kan ya subuh majuh asar lagi nah, tuh suami tahu kalau saya udah nggak keluar-keluar gitu ya makanya hmm. nah, saya suruh mandi nah, suruh bersuci uh, terus suami ya, ngajak gitu ya apa nah, gitu pas sudah uh, Sempat juga salat juga Sempat salat juga salat ini udah gitu abis uh, berumah hmm. itu terus keluar lagi pas saat uh, itu yang saya mau tanya apakah itu masih head ya? Nah, Ibu tadi headnya biasanya berapa hari? Tiga hari? Ha tiga hari, tujuh. tiga hari. Hmm. Tujuh. Oh tujuh hari. Tujuh hari. Kalau kemudian... nah, lima hari itu udah pada tiga waktu sholat udah keluar-keluar hmm. Itu nama suami suruh bersuci kan ya? Terus udah pada bersih. hari keberapa keluar lagi? Hari enggak setelah Kini, ya. waktu bismolat lagi tu sekurang-kurangnya. Oh, hmm. Terus gimana hubungan saya Sama suami saya itu? Iya. Terus apa itu masih ada hayat atau bagaimana? Iya, ya, iya cukup ibu nafas. Ya, ya. alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Jadi peristiwa ibu itu sama dengan hmm. para wanita yang datang kepada Insyaallahuallahu tala'anh. Iya. Jadi artinya ketika melihat seperti itu maka ya tadi ibu tidak boleh istijjal. Jadi ibu tidak boleh istiqal, tidak boleh tergesa-gesa. Jadi bisa mengatakan sabarlah suamiku. <laughs> tidak <laughs> boleh. Apa? Tergesa-gesa. Hmm. Sehingga melihat salah satu di antara dua tanda itu. Hmm. Gitu, ya. Jadi salah satu di antara dua tanda tersebut. ya Kata Isha radiyallahu ta'ala anha, Fala ta'jalna hatta perainal kis khotad bayadha. Maka janganlah engkau atau kalian itu tergesa-gesa sehingga betul-betul melihat air yang bening itu atau dengan cara yang kedua memasukkan hirkok memasukkan tisu ataupun kain ataupun apa saja dan dikeluarkan dalam keadaan kering. Ya. Nah, kalau ibu tadi ya itu termasuk tergesa-gesa. Ya. Nah, kemudian ya, melakukan jima ya tidak boleh. Tetapi karena ibu belum tahu atau itu maka ya artinya yang telah lalu kita beristighfar saja kepada Allah Taala dan dengan tahu ini maka ya berikan pengertian bahwa kepada suami apabila dalam waktu ibu masih haid gitu kebiasaan hair tujuh hari maka jangan tergesa-gesa ya. jadi jangan tergesa-gesa sehingga betul melihat tanda kesucian ya. jadi jangan tergesa-gesa sehingga lihat tanda apa kesucian baik Berikutnya kami angkat dari pertanyaan penelpon Ada Umudinda di Cempaka Putih Assalamualaikum Waalaikumsalam Silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Ini anak mau nanya Ustaz uh, Saya itu biasa mensnya kan 10 hari Ustaz uh -uh. Nah pada waktu hari ke-7 itu Saya sudah subscribe -say. uh, saya, saya lihat dengan Hari ke-7 Hari, hari ke-7 hari uh -huh. nah, itu saya uh -huh. pakai tisu gitu ya uh -huh. uh, Ternyata sudah bersih uh -huh. Kemudian uh, saya tunggu sampai duhur Sampai duhur saya baru mandi untuk bersuci Sampai duhur itu sudah ada uh -huh. ada Tanda-tanda mens lagi gitu uh -huh. Terus saya bersuci Kemudian waktu 2 uh, hari berikutnya itu saya tuh iseng-iseng uh, itu saya saya uh, uh, lihat lagi dengan tisu, tapi uh, bukan bukan berupa cairan ya ustadznya, tapi seperti uh, kayak uh, apa ya ustadz lendir, tapi yang kering lendirnya tuh kering, uh, warnanya itu uh, seperti putih telur gitu. Saya tuh yeah. apa apa bu, uh, saya tuh udah putus atau belum ustadz? Hmm. Iya. Terus sama ini terus waktu itu saya nggak ngulangi untuk bersuci lagi. Jadi saya sholat terus Ustaz gimana itu hukumnya Ustaz hmm. Jasa tuh ustad. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Uh, ya memang uh, saya sendiri tidak memarosa, memarosa itu tahu sampai ke seperti seperti itu ya. Iya. Tetapi uh, kembali kepada kaidah umumnya Apabila apa yang dilihat oleh ibu itu adalah as-suprah wal qudrah. Mm -hmm. Dalam arti bahasa kita adalah keputihan mm -hmm. Dan saya tidak bisa apa uh, yang ibu tanyakan kan jenisnya itu saya tidak melihatnya tidak ini itu, ya. mm -hmm. Tetapi as-suprah wal qudrah, di mana as-suprah wal qudrah itu yaitu maun qadirun. Artinya air yang kotor ya. Yaitu warnanya biasanya itu adalah putih kekuningan. Ya, ada kuningnya atau putih ada merahnya gitu. Ya biasa itu nanah lah sejenis gitu ya. Nanah sejenis itu. Nah, apabila ibu biasanya apa head itu sepuluh hari, ya, ibu melihat ya artinya apa? Eee, ibu suka head sepuluh hari dan melihat suproh dan kudroh. Artinya melihat keputihan pada hari-hari itu Dan ibu tadi awalnya pada hari ketujuh telah melihat Tetapi pada hari yang kesembilan Dan kesepuluhnya melihat apa? Supro dan kudrah Maka pendapat yang benar itu adalah dihitung head bu Jadi ibu mestinya menghitung head Jika itu adalah Supro dan kudrah Jadi artinya itu keputihan seperti dalam hadis umum atiyah yang tadi kunna lana udzu sufra tawal kudratabak datuh risai maupun mukhalafahnya jadi kebalikannya apabila kelihatan pada waktu haid maka itu dihitung sebagai apa sebagai haid mm -hmm. tetapi kalau lendir yang tadi ya, apa apakah itu sufra atau bukan itu yeah. apakah sufra atau bukan ya, ataupun penyakit lain mungkin mm -hmm. ya jadi itu harus diyakini lah diyakini terlebih dahulu, apakah supro ataupun kudro Tapi prinsipnya itu saja. Mm -hmm. Apabila uh, keluar di waktu uh, ya, haid, haid ya, ya, maka itu. dihukumi haid. Maka dihukum haid mm -hmm. itu secara kaidah umumnya. Mm -hmm. Sedekah umum. Tapi, nah uh, cukup saja. Kita angkat berikut dari penelpon mm -hmm. kembali dari Umu Rifa. Di Jakarta Selatan, Assalamualaikum Waalaikumsalam Silakan ibu. Uh, Pak Ustaz saya mau bertanya yeah. Biasanya saya haid itu sekitar 7 hari yeah. Dan di pertengahannya itu Saya suci, suci sekitar 2 sampai 3 hari Dan itu hmm. berlanjut menjadi kebiasaan saya hmm. Apakah sucinya itu uh, Saya harus bersuci dan sholat Ataukah dihitung dengan masa haid? Iya. Yeah. Yeah. Itu saja Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi yeah. Jadi, wabarakatuh Jadi uh, dalam Kaedah-kaedah tadi telah saya jelasin bahwa Ibu menghitung suci itu jadi apabila suci dalam e, dua hari atau tiga hari, kemudian kelihatan lagi setelahnya, maka ibu menghitungnya itu adalah suci, wajib sholat, wajib saum dan boleh jima. Sebab, yes, alu naka'nil mahaid. Kamu bertanya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Artinya apabila ada, maka dihitung haid. Ketika tidak ada, maka itu tidak dihitung sebagai apa haid. Itu kaidah umumnya. Nah, kemudian kita angkat dari berikutnya dari pesan singkat haid. E pertanyaan dari pendengar kita Ustaz, saya pernah uh, junub pada malam hari sampai datangnya waktu subuh. Akan tetapi saya bangun kesiangan dan ana belum bersuci. Sedangkan waktu subuh sudah uh, habis. Bagaimana Ustaz apakah uh, wajib uh, mandi kemudian uh, uh, subuhnya dikerjakan uh, pada waktu tersebut atau bagaimana Jazakallahu yeah. khair? Iya, wajib baginya mandi dan setelah itu apa? Setelah itu dia sholatnya Karena kita mengetahui Barang siapa yang tertidur dari sholat Ataupun lupa dari sholat Maka ia sholat ketika dia ingat Dan apabila dia punya junub Maka mandi terlebih dahulu Iya, mandi terlebih dahulu Kemudian setelah itu apa? Sholat ya Dan tidak mengapa baginya ya, Tidak berdosa kalau dia Apa? Dengan sebab apa? Dengan sebab Ketiduran ataupun lupa Maka baginya Tidak mengapa insya Allah Nah kemudian dari pesan singkat Kembali ada pertanyaan Ibu Raffi Di Lampung Ustadz saya mempunyai anak satu uh, anak satu Umur 9 tahun Dan selama ini tidak pernah haid Karena menggunakan alat kontrasepsi yaitu suntik KB Yang ingin saya tanyakan uh, Bahwa saya, terkadang ada noda putih Yang hanya sedikit sekali uh, Saya lihat E, beberapa hari e, dari e, setelah berjima dengan suami e, yang jadi pertanyaan apakah e, noda tersebut bisa dikatakan sebagai haid atau bagaimana ustaz karena, oh. karena tidak pernah haid katanya sejak e, sampai umur anaknya yang 9 tahun tadi Ustadz. oh kalau itu ya tidak belum belum pernah haid ya iya ya pertama ya kalau belum pernah haid maka tidak bisa dihitung sebagai darah haid ya jadi kalau dia belum punya ada ya. Jadi punya ada, belum punya kebiasaan haidnya, itu tidak bisa dihitung sebagai haidnya. Tidak bisa dihitung sebagai haidnya. Tetapi nanti kita akan bahas tentang hukum menggunakan obat untuk menghalangi haidnya. Ataupun menggunakan obat untuk mempercepat haid. Ya. Maka para ulama ya sepakat asalnya adalah head itu biarkan dalam tobiahnya maka akan menjadi baik kepada wanita tersebut ya akan menjadi baik kepada wanita tersebut dan sesungguhnya head ini adalah sesuatu yang Allah Taala takdirkan kepada kaum wanita dan di sini adalah menerima apa apa yang menimpa kepada kaum wanita dan mesti kaum wanita menyadari dan itu adalah merupakan takdir yang Allah Taala telah tetapkan tetapi Bolehkah menggunakan obat untuk menahan head atau mempercepat head? Jadi sekarang umpamanya biasanya head di apa akhir waktu, ya, tetapi karena kita akan umroh umpamanya, gitu ya, maka ya dipercepatlah, gitu, karena umpamanya umrohnya maunya tanggal 15 kesana umpamanya, ya tiba-tiba seseorang itu ya dipercepat ya headnya ke depan itu dengan menggunakan obat. Atau mungkin ya ditahan ketika karena dia akan umrah ataupun haji maka ditahan dengan obat agar dia itu ditangguhkan headnya. Maka para ulama mengatakan jais bisalah seti syurut. Jadi boleh tetapi dengan tiga syarat ya menggunakan obat itu. Pertama apabila punya suami biidni zaujiha dengan izin dari suaminya. Ya, sebab kalau mempercepat head ya tanpa izin suaminya nanti suaminya terhalangi ya untuk dia mengajak jima dan ini tentunya ya tidak baik sama suaminya. Yang kedua tidak adanya madorot ya. Jadi tidak mencelakakan wanita tersebut ya. Sebab obat ini ya yang namanya obat ya. Itu apa? Bisa mempengaruhi sisi-sisi lain. Ya. Dan yang ketiga ba'da istibsar atau bib Al-Mothuk ya. Man indahu ilm Watu jurubah Yaitu Bertanya setelah istibsar Setelah kita meminta penjelasan kepada dokter Jadi Bertanya ya, Tentang jenis obatnya Apakah akan memadaratkan saya atau tidak Yang dipercaya Yang ini gitu ya ini tiga syarat yang disebutkan oleh para ulama dengan dalil walatul kubai dukumila tahluka ladiroro waladiror. Jadi ini tidak boleh asalnya ya apa menggunakan obat baik untuk mempercepat head ataupun apa untuk menahan headnya kecuali adanya haja. Jadi bisa dikatakan empat syarat ataupun dikatakan tiga syarat. Jadi empat syarat itu ditambahkan tadi yaitu E, dibutuhkan itu indahu haja atau indaha haja. baginya ada kebutuhan adapun tidak ada kebutuhan buat apa kok di apa, di diberhentikan sebab itu adalah tabiiah dan itu akan apa akan menjadikan sehat wanita tersebut akan menjadikan sehat wanita tersebut wallahualam masih dari pesan singkat ada pertanyaan berikut ustaz saya adalah wanita yang ditolak oleh suami dalam keadaan haid satu tahun yang lalu yang jadi pertanyaan apakah talak itu sah dan bahkan mantan suami tidak menemui saya secara langsung hingga saat ini ya talak tersebut tidak sah itu dinamakan talak kubiday hmm. jadi talak tersebut adalah talak yang tidak sah dan itu dinamakan dengan talak kubiday artinya talak yang hukumnya bid'ah ah. ya. hmm. maka ya belum belum belum sah talak tersebut ya berarti belum jatuh talak saya. belum jatuh talak hmm. belum jatuh talak kemudian solusinya bagaimana mungkin suaminya iya. harus menghubungi kembali atau begitu. Iya, harus menghubungi sekali. Apakah apa setelah suci itu mentalaknya atau bagaimana kan harus jelas ya. Karena dia harus rujuk dulu kemudian setelah suci baru mentalaknya ataupun kembali lagi. sebagaimana dalam ayat yang tadi dalam hadis yang tadi? Heeh, hmm, iya. Hmm. Tapi kemudian pertanyaan dari pesan singkat kembali. Nah, hmm. dari pertanyaan umojihan di Bekasi Ustaz waktu saya gadis Haid saya rutin 7 hari Tapi setelah saya melahirkan dan selesai nifas Setiap bulan e, Selama 2 bulan ini Keluar darah hanya sedikit dan hanya 2 hari saja Ustaz bagaimana saya e, menyikapi darah yang 2 hari tersebut apakah saya boleh Solat atau puasa bagaimana Ustaz? Tidak boleh apabila keluar pada hari Yang dia biasa haid Jadi tidak boleh Dia menghitungnya haid Walaupun 2 hari jadi dia menghitungnya Haid walaupun apa dua hari walaupun. Teh selanjutnya dari pertanyaan e, seorang pendengar di Cempaka Putih kembali. Bisa saya mau tanya mengenai siklus haid saya yang tidak pernah sama. Kadang-kadang e, dalam satu bulan dua kali, kadang-kadang juga satu kali dan tanggalnya pun tidak sama. Itu bagaimana besar menyikapinya? Gimana? Uh, siklus haid yang tidak sama, ustadz. Kadang satu bulan itu dua kali atau bahkan satu kali dan tanggalnya pun tidak sama. Bagaimana, ustadz? Iya, itu kembali kepada kapan melihat haidnya saja, gitu. kapan melihat darahnya saja. Tatkala ia melihat darahnya di situ, ya di situ dia menghukum haid. Sebab kembali kepada tadi, yas anil mahid. Taib. Kemudian kami angkat berikut dari penelpon di 0218236543 untuk anda yang akan bertanya pada kesempatan uh, mungkin satu atau dua penanya terakhir di kesempatan pagi hari ini kami persilakan di 0218236543 assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ibu dari mana? Dari Muhyil di Candes. Silakan ibu. Ini Ustaz, anak mau tanya. Pak Hima. <tuma> ya, halo Muhyil Ya uh, mungkin bisa beralih ke posisi yang lain ibu karena sinyalnya yang uh, tidak bisa uh, jelas suaranya. Uh, Anak mau tanya. Iya. Yeah. Apa Siti Fatimah Rasulullah an itu main apa enggak ya Ustaz <laughs> Enggak, katanya tidak main. Fatimah uh -huh. Kemudiannya alih. Iya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya tentang saya tidak pernah apa belum pernah meneliti dan mendapatkan kisah itu iya, tentang iya. apakah Fatimah Raudiallahu Anha dia atau tidak e, selama ini saya belum punya ilmunya Allah Ta'ala. Dan penelfon, juga mungkin itu tidak tidak berkaitan dengan hukum syariah. Kami angkat dari penelpon berikutnya enam. E, kami angkat dari penelpon kembali bagi anda yang bertanya di dua satu delapan dua tiga enam untuk eh, di kesempatan menit-menit terakhir pertemuan kita. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Eh yeah. eh hmm. asal staf ya. Ana ini tanya kan itu kerjanya kalau lagi head itu kan biasanya minimal itu 7 hari gitu ya. kadang itu 3 hari udah bersih, saya tunggu sampai sehari semalam udah bersih gitu kan. Tidak langsung sholat gitu Tapi setungguh lagi gitu ya Tapi ternyata tidak ada gitu Terus ya, lagi bersolat Itu kadang-kadang Nanti -kadang, habis sholat itu Sorenya gitu keluar lagi Itu bagaimana Ustaz? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya telah saya jelaskan dari Kemarinnya dan hari ini Bahwa kalau seperti itu ya Kalau ibu melihat suci satu hari Kemudian dua hari apa melihat suci dua hari ataupun satu hari dan ia melihat suci benar-benar suci maka pada waktu itu salat saum dan boleh jima dan setelah apabila kembali lagi pada hari-hari yang ibu masih biasa haid maka dihitung lagi haid gitu jadi kan telah saya jelaskan idan qutu'a sumaadat apabila berhenti kemudian kembali maka setelah berhenti dan melihat kesucian maka ibu salat saum Mandi, sholat, saum dan boleh jima. Dan apabila kembali lagi dalam hari yang dia bisa haid, maka dihitung lagi haid. Gitu. Eh, ya. Baik. Uh, ada waktu 8 menit terakhir kita untuk yeah. kesempatan pagi hari ini. Dari Umu Gifari, uh, Ustaz, istri uh, saya uh, menyusui hmm. anak yang saat ini berusia 8 bulan. Hmm. Oleh dokter, karena saya melahirkan dengan sesar, saya disarankan menggunakan atau minum pil KB untuk ibu menyusui. Ya, yang saya tahu dampaknya itu akan uh, akan terjadi ataupun akan dampaknya akan uh, apa ini Akan saya saya tidak akan hide begitu. Bagaimanakah tujuan syariat menurut Tani uh, terhadap hal ini? Seth? Ya, pertama ya penggunaan apa tadi uh, pel KB ataupun obat KB itu untuk apa gitu? Mm -hmm. Jadi tujuannya apa? Karena kita akan bahas nanti tentang apa? Hukum menggugurkan Hukum menggunakan obat Untuk menahan kehamilan dan sebagainya Ya insya Allah saya akan jelaskan Dan pada asalnya Itu tidak boleh Jadi apa Menahan kehamilan Kemudian menggunakan obat untuk menahan kehamilan Pada asalnya itu adalah haram Tidak boleh Kecuali nanti ada beberapa perkara yang Sebab Intinya dalam Islam itu Jadi dalam Islam itu Diperintahkan untuk memperbanyak anak. Dan memperbanyak apa keturunan. Ya. Berdasarkan beberapa hadis. Seperti hadis. Ta'isa waju al wadud. Nikahilah wanita. Yang banyak keturunannya dan penyayang. Ya, dan Nabi alaihi wasallam mengatakan. Sungguhnya aku adalah. E, seorang Nabi yang menginginkan banyak pengikutnya. Ya tentunya dengan hmm. cara apa. Banyak anak. Nah, gitu iya, nah. Dan tentunya dalam hal ini. Apa. Ya. Tidak mengatakan dua anak cukup ya, Tapi sepuluh anak kurang <laughs> Berikut dari ada pesan singkat Ada Ibu Yani di Pondok Damai Ustaz saya menggunakan kapas Untuk memastikan apakah sudah uh, selesai Atau belum dari haid saya uh, kemudian, kemudian di kapas tersebut Ada sedikit warna keruh Setelah itu saya uh, mandi besar Untuk sholat subuh Tetapi pas uh, mau sholat zuhur di siangnya uh, baru Barulah keluar Cairan putih bukan bening Nah, saya bingung apakah saya harus mandi lagi dan mengenai sedikit warna keruh tadi apakah bisa dijadikan alamat dari kesucian? Ya alamat keruh tadi ya itu kalau kalau itu kan tidak tidak boleh itu masih dikatakan as-supur wal kudroh ya hmm. itu adalah keputihan dan waktu haid maka itu ibu tidak boleh eh, apa menganggap itu suci menganggap itu apa suci jadi tadi belum suci. Hmm. Dan ketika ibu telah melihat alamat suci, jadi solat ibu yang tadi itu salah solatnya. Mestinya hmm. ibu masih belum solatlah. Eh, jadi tidak boleh solat tadi. Sebab belum. Karena kan syaratnya apa? Melihat e, cairan yang putih ataupun keringnya tidak ada apa-apa gitu ya si kain tersebut. Dan ibu tentunya mandi hmm. lagi nanti. Eh, jadi pas duhur itu mandi lagi insyaallah. Terima. Hmm. Uh, kemudian untuk uh, itu cukup istighfar saja ya? saja karena tidak hmm. uh, yeah. belum ada ilmunya ya. Yeah. Nah, kemudian dari pesan singkat kembali, Ustaz apakah hukum mandi uh, janabah menggunakan air hangat? Ustaz? Karena ter terkadang waktu pagi itu saya uh, menggunakan air hangat karena kedinginan. Bagaimana? Uh, Atau hurbi ma ilmu sahkan ya izun. Jadi uh, bersuci dengan air yang dipanaskan itu adalah boleh. Menurut keumuman ayat yaitu wa anzalna minas samaa'i maa'an dan kami turunkan dari langit air yang suci dan di sini masih termasuk kepada air ya. dan para sahabat juga ya melakukan hal itu hanya saja Imam Ahmad menyebutkan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni bahwa eh, Imam Ahmad atau ulama Hanabilah mensyaratkan yang mampu menggunakannya air tersebut yang hangat itu dari sisi bisa mengalirkan air ke anggota badan. Hmm. Jadi boleh mandi dengan air yang dihangatkan. Ya. Ya, tidak tidak masalah gitu. Kemudian dari Umu Hanif di Jakarta Pusat ini pertanyaan terakhir untuk Pak ya. siang hari ini. Ustaz selama ini saya memahami bahwa tanda kesucian haid itu adalah cairan yang berwarna putih susu, Ustaz, bukan cairan bening. Bagaimana Ustaz sama ataukah tidak? Iya, Bu, bedalah. Beda ya. Kalau ha. itu yang ha. masih dikatakan uh, al-qudrah ya. Ha, ya itu bukan bukan itu itu kudroh dan itu bukan alamat kesucian. Hmm. Nah, tips hmm. semoga bermanfaat untuk muhanif dan ikhwal Islam karena waktu yang terbatas uh, kajian kita dan pertanyaan muhanif tadi menutup perjumpaan kita mungkin ada satu uh, penutup akhir untuk kajian kita silakan. Ya, saya hanya mengatakan ada beberapa poin yang ibu-ibu perlu bersabar ya tentang masalah nipas nanti kemudian ukuran nipas masalah-masalah yang berkaitan dengan nipas. Kemudian juga apa-apa yang dibolehkan bagi wanita yang haid. Kemudian apa-apa yang hilap para ulama yang berkaitan dengan haid. Kemudian juga tentang masalah keguguran nanti. Tentang masalah menggugurkan dan sebagainya. Kita akan bahas karena ini berkaitan dengan masalah haid. Jadi dalam kitab Umudatul Akham mungkin tidak akan didapatkan dalam masalah-masalah yang lain. Sehingga mm -hmm. uh, permasalahan ini agak masih cukup uh, beberapa pertemuan lagi. ya. Yeah, Jadi mm -hmm. para ibu uh, berharap untuk bersabar saja. Baik. Demikian Iqat islam kajian dari pembahasan kitab syarah um Datul Ahkam yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qatada Hafizullah Ta'ala. Dan insyaAllah kita bertemu kembali di hari Sabtu mendatang. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu adalah ilaha ila antastafiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.